Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Sehingga kita bisa melaksanakan salah satu wajibnya agama yaitu salat berjamaah. Serta dilanjut dan dirangkai dengan hadir dalam wajiz alim Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini Dijadikan amal ibadah yang diterima Dan pahalanya dihimpatkan Bapak-bapak Allah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berlaku diri Allah Hari ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, bulan yang diakuikan oleh Allah Subhanahu Wataala, dan juga oleh Makin daripada Bos Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Rajab. Di mana bulan Rajab ini termasuk salah satu dari Al Hurum Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Karena itu Umat manusia juga Diperintahkan untuk memuliakan Al-Ashwurul Hurun Yaitu bulan-bulan yang sangat mulia Adapun Al-Ashwurul Hurun Bulan-bulan ini ada empat Yaitu Dhul Qaida dan Muharram itu tiga beruntutan. Yang satu agak sedikit terpencar yaitu bulan rojab. Nah, empat bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat diagungkan. Karena itu kita mengagungkan bulan yang sangat mulia bulan rojab yang termasuk dalam al-firruh. Akikatnya kita sudah melaksanakan Salah satu perintah Allah Yaitu Wama yu'addim Wama yu'addim syairallah Fa'inna ha mentadwal gurur Para siapa yang menghormati Syiar syiar agama Allah Maka sesungguhnya Itu termasuk dari ketakwaan Hati Mudah-mudahan Malam hari ini dan seterusnya Kita sebagai umat Islam Ahlu sunnah wal jamaah Senantiasa memuliakan Al-Asgurul Hurum Termasuk di dalamnya adalah bulan Rojab Bapak-bapak dan ibu-ibu yang diolahmat Allah Bagaimana cara menghormati Al-Asgurul Hurum Dan juga bulan Rojab yang ada di dalamnya Maka dikatakan oleh para ulama Arti menghormati bulan Rojab Bulan Ulul Kaedah bulan-bulan hikyah dan bulan haram itu adalah menjaga diri dari memulai perang jadi yang dikatakan aqarul hurum ha ya, hari-hari atau bulan-bulan dimuliakan oleh Allah itu di situ para ulama mengatakan tidak diperkenankan umat Islam memulai perang lawan musuh tapi kalau musuh yang memulai perang maka umat islam boleh untuk bertahan, ya otomatis ikut berperang tapi kalau memulainya, itu tidak boleh begitu menurut para ulama karena apa? karena Al-Syur'ul ini memang yang disucikan oleh Allah Subhanahu SWT bahkan penyucian Al-Syur'ul ini bukan hanya pada zamannya Umat Islam Umatnya Nabi Muhammad Dukat di zaman Para nabi terdahulu Sehingga Apa yang dibawa oleh para nabi terdahulu itu pada akhirnya Membekas nah, Kehormatan ini Kehormatan terhadap Al-Qasru Membekas sampai kepada Orang-orang jahiliyah. Arabia di zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang zaman Yeremia ini dikatakan Yeremia orang-orang bodoh. Yeremia itu bodoh. Itu bukan berarti mereka orang yang tidak uh, bisa membaca misalnya buta huruf, nggak ngerti teknologi kalau sekarang bukan demikian. Bukan berarti Zaman jailia itu orangnya bodoh pelo katanya orang Semarang Sari. Enggak kan, ngerti ompo-pona. Mereka adalah orang-orang pandai-pandai. Kalau orang sekarang itu barangkali mereka sampai tingkat profesor, barangkali demikian, piter-piter. Orang akademisi. Kan, ya. bahkan juga pembangunan-pembangunan di zaman itu juga luar biasa. Yang lebih hebat lagi Orang-orang yang hidup di zaman jahiliya, walaupun sebut jahiliya itu, mereka adalah suara. Mereka adalah ahli-ahli sastra. Kalau orang ahli sastra ini, bukan berarti orang bodoh, ya. Kerti sastra. Apa itu sastra? Sastra adalah sebuah ilmu untuk memperindah bahasa. Memperindah bahasa. Orang pinter bahasa saja. Orang kalau kita di Indonesia Orang pandai Takap bahasa Indonesia dengan Benar saja Itu berarti bukan orang bodoh betul? Apalagi Kalau bicara bahasa Indonesia Menggunakan pantun Menggunakan sastra Menggunakan puisi Pasti ini bukan orang bodoh Pasti dia memiliki suatu ilmu Yang lebih daripada Yang lainnya Lebih daripada orang-orang awam Itulah kehidupan di zaman Jahiliyah zaman Nabi Muhammad SAW itu, terus beribu-ibu Tapi mereka tetap dikatakan Jahiliyah bodoh karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan zaman Jahiliyah. Jelas ya. Ini arti zaman Jahiliyah. Kembali kepada asli pembahasan di zaman jahiliyah itu orang-orang Arab di zaman jahiliyah sekalipun mereka disebut jahiliyah, tapi mereka tetap menghormati al-akhirul bulan um, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allahu SWT. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah ada ajaran kebiasaan orang-orang jahiliyah tidak mau berperang kalau sudah masuk al-asrul hurum bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Kenapa? Karena walaupun mereka tidak beriman kepada Allah dan menyembah berhala Toh sebelum adanya mereka itu Dulunya sudah ada nabi-nabi terdahulu Yang diutus oleh Allah di muka bumi Dan para nabi tersebut Juga mengajarkan hal yang sama Yaitu tidak berperang pada Al-Qasbul Ajaran kebiasaan yang baik itu Sampai diadopsi oleh orang-orang Arab Zaman jahiliyah Mereka tidak mau berperang Pada saat datang Bulan-bulan Al-Ashburul Hurum yang dimulakan oleh Allah SWT. Cuma namanya juga Jairiyah, Orang Bunda. Ini aneh, menurut sejarah, ada siroh sejarah Islam ya, sejarah tentang Tanah Arab. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Banyak kita bicara seperti Ar-Rodhutul Unuf, kitab ya Ar-Rodhutul Unuf atau kitab-kitab Halabi -kitab misalnya. Paling ya. banyak kitab-kitab Ibnu Hisyam yang panjang. Itu banyak keterangan demikian. Anehnya orang-orang Arab Jahiliyah itu kalau sudah bahasa saya kebelet perang. Kebelet perang itu ya. Pak? Sudah gergetan kepingin perang, ya. Maka mereka mengumumkan mengumumkan misalnya ini bulan Rojab masih tanggal 25 Mereka sudah gatelen kepingin perang. Maka diumumkan di pasar, diumumkan di mana Besok penutupan Rojab Dan setelahnya adalah bulan berikutnya syaban. Sehingga dipercepatlah awal syaban. Guna apa? Agar mereka bisa berperang. Tapi kalimat Rojab, kalimat Dul Hijjah, kata-kata Dul Qaidah, Hijjah Muhrim itu adalah tetap dipegang dan dihormati oleh mereka. Ya, tapi karena kejirihannya kadang-kadang dirubah-rubah sendiri. Nah ini ada sisi positif dan sisi negatif. Ya, sisi positifnya mereka tetap menghormati al-akhirul Muhrum karena itu adalah bulan yang bulunya oleh Para nabi dimuliakan. Tentu dengan perintah dari Allah Taala. <tuh> Tapi dari segi negatifnya. Uang namanya juga jahil, bodoh. Maka mereka membuat sakkar PDW. Tidak sesuai dengan ajaran syarat yang benar. Membuat ajaran semau Ya Itu pertanda orang-orang. Jehliyah zaman tersebut, yang benar-benar buruk -benar <tuh> dalam artian tidak taat terhadap syariat Islam. Tapi Mari lagi, bahwasanya menghormati ala suruh nurur itu sebenarnya merata, ya merata di kalangan para uh, ulama dan juga orang-orang terdahulu -orang di kalangan para Nabi dan umat-umat mereka, termasuk juga umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi bersama. Baik, ada lagi cara menghormati al-akhlul kurum yang di dalamnya adalah rojab. Apa antara lain? Antara lain yaitu dengan berpuasa pada bulan rojab. Suatu saat Nabi SAW berpuasa banyak waktunya itu beberapa hari berpuasa pada bulan sya'ban. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kami perhatikan bahwa engkau kalau bulan Syakbat itu justru berpuasa dan sering kali berpuasa. Kenapa ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh beliau, "Ya, karena bulan Syakban ini adalah bulan yang paling sering dilupakan orang, tidak seperti bulan Rajab dan bulan Ramadan." Karena kebanyakan orang puasa itu Bulan rojak dan bulan Ramadhan. Sedangkan aku Kata Nabi, terjemahan saya Mempermudah, ingin Menghidupkan bulan syaban Barangkali semacam itu, gambaran ya. ya Karena itu Nabi di dalam uh, Sebuah riwayat pernah Mengatakan, rojak syabat syaban syahri Wa ramadhan syahru Umat Katakan rojab syahrullah Bulan rojab itu adalah Bulannya Allah Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Sampai-sampai dimasukkan di dalam Al-Ajhurul Karena Allah ingin memuliakan bulan rojab Demi untuk Kemuliaan bulan yang Dimuliakan oleh Allah Maka umat Islam termasuk juga Disunahkan untuk berpuasa Menghormati bulan rojab Ya Bulannya Allah s.w.t Bulan Syaban kata Nabi Sedangkan bulan Syaban itu Syahri adalah bulanku Gimana maksudnya? Menurut para ulama Bahasanya bulan Syaban itu dirisbatkan kepada Nabi Karena Nabi paling senang memperbanyak ibadah pada bulan Syaban Untuk menghidupkan bulan Syaban Maka Nabi itu sangat perhatian pada bulan itu Kenapa soalnya bulan syawal itu banyak dilupakan orang, <tuh> sedangkan Ramadhan syahrul ummati bulan Ramadhan adalah bulan umatku kata Nabi yaitu di mana umat Islam diperintahkan untuk banyak beribadah pada bulan suci Ramadhan maka di bulan suci Ramadhan itu marah orang umroh marah orang hafalan Quran marah. Darusan Quran marah, tidak. Mengaji juga marah, bersoda juga marah, zakat juga marah. Pokoknya perbuatan baik itu umat Islam terlebih banyak memfokuskan pada bulan suci Ramadhan tepat, karena dikatakan bulan Ramadhan adalah bulannya umatku Kugat Nabi Muhammad saw. Ada satu hadis Nabi Muhammad saw bersabda, sung Ya'umal hurum Wadru Kerjakanlah Puasa pada Al-Asul Hurum Wadru Dan juga kamu boleh meninggalkan Artinya puasanya puasa pada Al-Asul Hurum termasuk bulan Rokjab Ini bukan wajib Yang mau puasa, puasa Tidak apa-apa Ya tentu pahalanya besar Wadru tapi juga yang mau tidak puasa... ...ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya, Jadi kalau di kantara kita... ...misalnya ada yang puasa pada bulan... ...projak... ...itu adalah kebaikan dia. Apalagi... ...bahwa puasa ini... ...palanya berlipat ganda. Dalam satu hadis disebutkan... ...Allah SWT berfirman... melalui hadis Qudsi. Nah, kalau ta Allah SWT... ...Allah berfirman... Kullu amalibani Adam lahu ilah saum fa inna huli fa an azzi bin. Semua amalannya bani Adam itu manusia itu adalah lahu miliknya milik pribadi sendiri sendiri. Kita sholat itu ya milik kamu sholatnya ya kamu yang kerjakan. Eh, ya? mau zakat ya juga keluarkan itu uangmu ya itu untukmu. Kalau kamu ikhlas terima kamu dah ikhlas. Yang tak diterima, pokoknya dianggap milik dari si pelakunya. Kullu amalibani adam lelu miliknya. Ilasom kecuali urusan puasa. Fa inna huli sesungguhnya puasa itu adalah milikku kata Allah Swt. Kenapa aku dikatakan miliknya Allah? Karena seseorang meninggalkan suatu yang halal demi untuk Allah. Makan itu kan halal, minum juga halal, ya. Maaf, kumpul dengan istri di siang hari juga halal. Bahkan kalau tidak puasa, sunnah ya dapat pahala. Tapi mereka meninggalkan sesuatu yang halal demi untuk Allah Subhanahu Wa Taala yaitu puasa. Karena itu Allah berfirman, fa'inna huli sesungguhnya puasa itu milikku kata Allah faana ajzi bi maka aku sendiri yang akan mengganjar atau memberi pahala siapa orang yang berpuasa karena meninggalkan sesuatu yang halal demi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala <tuh> baik saya lanjutkan kalau ada orang yang berpuasa pada bulan Muharram maaf <tuh> kalau ada orang yang berpuasa pada bulan Rajab Maka dalilnya banyak dan secara umum banyak termasuk orang berpuasa Yaitu dalilnya wama yuad bin shahirullah fa'inah mintak wal gulub siapa orang yang menghormati syiar kamannya Allah puasa adalah syiar kamannya Allah bulan rojab ini juga menghormatinya adalah syiar kamannya Allah fa'inah mintak wal gulub sesungguhnya dia ini termasuk orang yang ah Ketakuan hatinya ini Sudah teruji karena dia menghormati Al-Shur Kemudian bapak-bapak Dan ibu-ibu yang menghormati Allah Kalau kita ditanya apa ada Dalil hadis suhi Tentang puasa khusus Di bulan Raja Maka para ulama bersepakat Tidak ada Hadis suhi Tidak ada hadis suhi tidak ada hadis soheh yang khusus Untuk perintah Puasa sunnah pada Bulan Rajab. Ya, hadis sohehnya Tidak ada Cuman Permasalahan yang harus kita pahami Bahwa Kalau dikatakan tidak ada Hadis soheh itu bukan berarti Dilarang Bukan berarti dilarang Orang berpuasa pada Bulan Rojak. Karena hadis itu dibagi menjadi tiga kelompok Ada namanya hadis suhi Ada namanya hadis hasan Dan ada namanya hadis dohaif Apa itu hadis suhi? Hadis suhi adalah hadis Yang di dalam periwayatannya itu Memiliki nilai yang muntas alias kalau saya gambarkan dengan nominal ya nilainya seratus lah begitu ya. Adapun yang namanya hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi ada lima syarat. Ini menurut kaidah yang diterapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Proti ulul ta'duman. Pertama hadis tersebut harus ittishal sanad. Sanadnya bersambung. Gimana maksudnya sanadnya bersambung? Saya gambarkan, misalnya ya Imam Bukhari mempunyai guru. Imam Bukhari mempunyai guru. Gurunya Imam Bukhari berarti kakek gurunya ya. Imam Bukhari punya guru, gurunya punya guru berarti kakek guru ya. Kakek guru ini punya Guru lagi, apa namanya? Uyet guru, udah ya. Nah, yeah. Uyet <laughs> guru ini punya guru lagi, namanya Tabiut Tabi'in. Tabiut Tabi'in punya guru, namanya Tabi'in. Tabi'in punya guru, namanya Sahabat. Sahabat punya guru, namanya Rasulullah. Rasulullah hari lu kayak dia semacam demikian itu namanya itisolusan ya itisolusan jelas ada nama-nama tertentu kalau misalnya gampangnya di Malang sini ya, saya sebut saja saya punya murid itu ada yang datang itu namanya Ridwan ya Riduan punya guru, yaitu saya Lutfi Basori. Kita bicara malam ini, ya, untuk memudah pemahaman ini. Nah, saya punya guru, namanya apa saya, misalnya Kebasori Awi. Sudah ya, nanti kan ada namanya ya, ada Riduan, ada Lutfi, ada Basori, gitu ya. Kemudian apa saya, apa Basori punya guru, namanya. Ustaz Alwi Alidrus Almarhum Jelas ya? Ini namanya silsilah sanad mutasil Kalau misalnya ada Ustaz Alwi Almarhum Ustaz Alwi Alidrus Almarhum Mengatakan Misalnya ya Gampangnya mengatakan Kebersihan itu termasuk daripada iman Jelas ya? Maka riwayat kebersihan itu termasuk daripada iman yang diajarkan oleh almarhum alustadz Habib Ardi Al Al-Itrus kemudian diajarkan kepada ayah saya Kibasori. Kemudian ayah saya Kibasori mengajarkan pada saya dan saya terima, saya ajarkan kepada murid saya. Ini namanya ittishalus sanad tersambung berbeda kalau zaman sekarang ngajinya kepada Sheikh Google gak jelas ini ya dah gak jelas guru ne cokol gak ngerti ya kamera pola Sheikh Google ada nggak ya? gak jelas tapi kalau tadi jelas ya nah itu namanya itu sulsel demikianlah dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah harus sangatnya mutasir jelas ada orang-orangnya itu namanya syarat pertama. Syarat kedua. Setiap dari perawi itu harus adil. Lalu tadi ada nama-nama. Yang pembawa perawinya. Misalnya Imam Bukhorinya itu. Yang kalau di Malang tadi saya sebut namanya Ridwan tadi itu. Sebagai Imam Bukhorinya. Maka kalau dinilai dia ini harus adil. Apa adil dalam periwayatan? Yaitu Salimun Minalfiski yaitu harus selamat dari kefasikan. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah tidak melakukan dosa besar, tidak pernah melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa besar adalah dosa yang ada ketentuan hukum baik Al-Qur'an maupun hadis mengatakan perlakuan ini atau kelakuan ini dihukum demikian. Misalnya Mencuri di hukum potong tahan nah, Kalau ada kalimat seperti itu Maka pencurian itu namanya dosa besar Ada lagi contoh Mabuk harus dicambuk Maka mabuk itu adalah dosa besar Asik pelakunya Sedangkan dosa kecil adalah dosa yang tidak ada ketentuan hukum pidananya dalam Al-Quran maupun hadis misalnya maaf maaf buka aurat baik laki-laki maupun perempuan misalnya kalau laki-laki ada bapak-bapak mandi di sungai dengan telanjang bulat itu kan buka aurat apa ada hukuman orang yang buka aurat harus dicambuk tidak ada yesusoh menurut toh terdusain ya masukah ibu-ibu tidak berjilbab alias membuka aurat Yang muktamad adalah Selain muka Yang muktamad ya Selain wajah Maka seperti rambut Atau leher atau apa Kalau kita urusan di atas ini ya Kalau ada ibu-ibu yang tidak menutupi lehernya Tidak menutupi rambutnya Maka itu adalah dosa Kalau ditanya Orang wanita yang tidak berjilbab Gitu aja gampangnya Perlu gimana? Dicambur? Atau dipotong leher? Atau bagaimana? Tidak, ya berdosa begitu. Kenapa? Ya karena ini bukan termasuk dosa besar. Taham? Pelaku nah, dosa besar, maka orang tersebut dikatakan fasik, bila menang meriwekkan hadis, hadisnya tidak diterima. Itu satu. Termasuk fasik yang priwatnya tidak diterima karena tidak dikatakan adil adalah orang yang istimrar terus-menerus melakukan dosa kecil. Terus-menerus melakukan dosa kecil. Ada seorang laki-laki setiap hari orangnya alim, orangnya luar biasa, apalnya kuat, tapi kalau mandi di sungai setiap saat mandi di sungai telanjang misalnya. Eh Maka orang yang demikian ini walaupun bukan dosa besar tapi ada istimrar, ada istimrar, ada terus-menerus melakukan dosa kecil, maka perbuatannya juga tidak diterima. Hah? Ya? Ini dosa kecil. Bahkan menurut para ulama, jangankan saya contohkan yang jelas-jelas tadi itu, buka khamr dan semacamnya, itu adalah suatu hal yang besar ya. Kalau ada orang berbohong kepada selain manusia. Berbohong kepada selain manusia. Itu pun diragukan di wet hadisnya. Suatu saat Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu mendengarkan bahwa di kota lain, di kota lain ini, bahkan negara lain kalau zaman itu, karena beliau mendatangi tempat tersebut dengan berhari-hari naik unta. <tuh> Paham aja. Nih setengah satu bulan dua bulan untuk mencari sebuah hadis suatu saat Imam Bukhari mendapatkan saya gambarkan kalau Imam Bukhari itu rumahnya di Simo beliau mendengarkan ada hadis di Pulau Lombok seorang muhadis ada hadis di Pulau Lombok beliau perlu datang ke Pulau Lombok dengan naik kudah lah. nanti di Bali ya nyebrangnya bagaimana ya, Berenang atau gimana gitu ya, ya. pakai sampan atau apa ya Sampailah beliau di Lombok, persis di depan rumahnya yang ada di sini. Sebut saja namanya, ya Sulaiman, kita aja biar mudah ya. Nah, ternyata Pak Sulaiman ini punya apa? Punya peliharaan kuda dan di halaman rumahnya itu ada kandang kuda, tempat parkir ya, tempat kuda. Subhanallah kudanya itu lepas Nah Setelah kudanya lepas Imam Bukhari kebetulan datang di situ Tahu kalau Pak Sulaiman ini ya, Sedang ngurusi kudanya yang lepas Maka Pak Sulaiman dengan kecerdasannya Beliau mengambil rumput Kemudian didekatkan di mulut kuda Kemudian beliau kalau bahasa Malang Mengatakan Gitu ya barangkali ya Biar apa? Biar kudanya perhatian Nah setelah itu kudanya datang ke Pak Sulaiman Maka Pak Sulaiman jalan sedikit-sedikit Sampai masuk ke dalam kandang kuda Dan kudanya ikut masuk ke dalam kandang Kemudian ditutuplah pintu tersebut Sayangnya Rumput yang digenggam Pak Sulaiman itu tidak diberikan kepada si kuda. Tapi dimasukkan lagi ke dalam karung untuk simpanan. Maka Imam Bukhari mengatakan. Loh sama kuda berbohong. Ya sudah jangan-jangan nanti terhadap hajiz Nabi juga berbohong. Maka Imam Bukhari pulang. Dari lompok pulang ke Singosari. enggak jadi beri wajar takut dibohongi oleh Pak Sulaiman, semacam pemikiran orang-orang terdaulat itu. Bohong terhadap binatang itu dah dianggap sudah tidak adil, alias termasuk pemain fisik atau termasuk fasik. Gimana dengan kita ini? Kita ini sering bohong dan. Yang, yang jadi ayah mungkin bohong kepada anaknya. Ya, yang jadi anak bohong kepada ayah dan ibunya. Yang jadi suami bohong kepada istrinya. Yang jadi istri bohong kepada suaminya. Yang jadi ibu bohong kepada anaknya. Demikian dan seterusnya. Yang jadi tetangga bohong kepada tetangganya. Yang jadi pegawai bohong kepada masyarakatnya. Yang jadi masyarakat juga ditanya bohong <tuh>. kepada. ...pegawainya, demikian dan seterusnya... ...yang jadi pimpinan, bawa kepada rakyatnya... ...yang rakyat membohongi, ...itu kan pekerjaan kita, beri tiap hari, betul? Jadi kita ini kalau menerimakan hadis... ...di zaman membuah hari, tidak yang diterima. Hah? Itu tentang keadilan, sifat adil. Jelas ya? Yang kedua, harus buka dobit. Syarat yang kedua ini dobit. Apa itu dobit? Dobit adalah kekuatan hafalan... Situ satu membukori dites oleh para ulama ahli hadis dari Iraq zaman itu zaman itu dites gambarannya begini gambarannya membukori dihadirkan kemudian ulama-ulama seingat saya seratus orang seratus orang dari ulama-ulama Iraq itu sekadar untuk ntes membukori itu komplotan katanya. Jadi ibarat saya gambarkan terhadap silsilah hadis itu saya gambarkan untuk memudahkan adalah tukar nama bapak gitulah ya tukar nama bapak kayak saya kan Lutfi bin Basori ya satu misbah ini misbah bin Zaman. Anwar misalnya gini sepakatan gini ya satu misbah nanti kalau di Mabuhurri sama aku saja sebagai bin Basori saya tanggaku sebagai bin Anwar untuk ngetes saja. Begitu 100 orang. Nah ini urusannya bukan urusan Ben, Pak. Mulai dari Sir Sila Adis sampai Bennya juga diputer-puter biar membukorin kusing pusing maksudnya ya. Akhirnya membukori dikatakan kemudian dikatakan, "Hei, membukori, bisanya saya bicara. Tahu apa sampeyan tentang saya? Saya adalah Lutfi bin Anwar maksudnya. Ya akhirnya seratus orang kata Imam Bukhari sudah semuanya ngomong dulu. Ternyata setelah itu Imam Bukhari mengatakan, hei kamu yang namanya Lutfi, kamu bukan bin Anwar tapi kamu bin Basuri. Yang bin Anwar itu adalah misbah, misbah bin Anwar. Dulu kamu sekolah di sana, ayahmu sekolah di sini, ayahmu meriwayatkan dari sini-sini dan itu dan. Sedangkan ini misbah ini bin Anwar, ayahnya adalah dari situ. Ini semua dikembalikan sampai betul. Itulah berat namanya. Kekuatan hafalan Imam Bukhari, Rosululloh Taala. Ada kira-kira di zaman sekarang semacam itu ketemu Eka kenal Bobet. Ya? Ini jauh, masanya sudah jauh sangat berubah. Itu Bobet. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah urusan Bobet harus nilainya seratus juga. Adik keagilannya adalah al alader harus nilainya seratus. Kedobitannya. Alias kekuatan hafalannya ke Kepercayaan hafalannya Juga harus nilainya seratus Ada berapa sudah? Ada tiga ya Itu salah sanat Sanatnya sambung Kedua adalah keadilannya Benar-benar terpercaya Ketiga adalah kedobitannya Alias kekuatan hafalannya Harus sempur Nah, nah. Untuk mencapai syarat hadis itu sahih, ada lagi syaratnya adalah khuluhu minas sudur. Harus terselamatkan dari syar atau syudud Apa itu syudud? Syudud adalah muhalla satu liman buah ausakumingu. Muhalla apa? perbedaan pendapat antara orang yang dianggap fikoh kuat kepada orang yang lebih kuat lagi daripada dirinya Untuk memudahkan, mudahkan gambarannya. Saya punya guru yaitu Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bapak Al Untuk memudahkan, kebetulan di semua salis ini, saya dipercaya oleh masyarakat itu antum semua lah. Ya. Ini untuk memudahkan. Ya. Nah, tak saya dipercaya, sebut saja, saya dinobatkan, ya, maaf maaf ini ya, untuk memudahkan ya. Saya dinobatkan termasuk dari ulama alul hadir misalnya. Sedangkan guru saya, jauh lebih terkenal di dunia, yaitu pasti ulama alul hadir kalau kebetulan saya ini orang terpercaya Di si Moskari aja misalnya Kemudian saya meriwajan Sebuah hadis Hadisnya itu Gampangannya Gambaran saya untuk memugakan Mengatakan demikian Hukumnya Makan pepaya Adalah haram Misalnya Sedangkan saya dianggap kuat Jelas ya Dianggap apa tadi alur hadis Toko yang dihormati dan kalau saya bicara dipercaya sama orang kemudian saya membawa hadis makan pepaya hukumnya haram misalnya dia tiba-tiba ada priwetan lain atau perawi lain saya sebut saja Ustaz Misbah misalnya pulang dari Mekah ketemu guru saya yaitu Abu Yazid Muhammad bin Al-Munar ini Al Beliau mengatakan Saya dengar bahwa Abu Yasir Muhammad Alwi Al-Maliki Mengatakan Makan pepaya hukumnya halal Jelas? Makan pepaya hukumnya halal Maka di sini saya kan bertentangan dengan guru saya Yang beliau jauh lebih alim Jauh lebih luar biasa Pokoknya jauh lebih sempurna Kalaupun dinilai nilai Misalnya Kalau guru saya nilainya seratus Ya, saya nilainya 75 lah, barangkali ya. demikian deh. Ya? Tatkala saya orang yang dianggap fikoh oleh masyarakat, fikoh itu kuat. Ternyata mukhaafa bertentangan dengan liman wa'aushakum minhu kepada orang perawi yang lebih fikoh. Maka saya ini sudah meriwayatkan hadis yang syar. Syab itu ada penyakit misalnya ya. Ada sesuatu yang tidak benar. Nah hadis yang saya riwayatkan. Dihukumi tidak soheh. Sedangkan hadis. Yang dari Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki. Mengatakan pepaya itu hukumnya apa? halal Dikatakan hadis soheh. Jelas? Itu. Maka sebuah hadis yang dikatakan soheh. Harus selamat dari sifat asyurud. Yaitu. Muqala fatuzhika liman huwa awtaku minhu. Pertentangan orang yang dianggap kuat. Terhadap orang yang jauh lebih kuat. Jauh lebih sempurna daripada dirinya. Maka jika ada hadis yang tidak ada mukholafah. Semacam itu. Bisalah dikatakan hadis tersebut. memenuhi syarat soheh. Jelas ya? Itu syarat keempat. Syarat yang terakhir adalah. Huluhu minal ilah. Harus selamat dari ilah. Ilah itu penyakit. Bagaimana maksudnya? Yaitu yang dikatakan Al-Illatu Illa Hiyah yaitu Wasfun kofiyul Sifat yang tersembunyi Yakda'u sihat al-hadis Yang bisa merusak kesohihan Al-hadis Ma'anna dohirahu Padahal secara dohir Assalamatuminhu Hadisan itu selamat Daripada sifat Atau illah Maksudnya begini. Ada suatu kondisi kalau dilihat secara doher eh ya, itu kayaknya ini aman-aman saja. Tapi kalau diteliti dengan benar sebenarnya ada penyakitnya. Mungkin gambaran saya untuk memudahkan. Kalau hari ini saya duduk di depan antum semua, saya bisa bicara dengan lantang <tuk> dengan gerak-gerak yang seperti oh ya layaknya orang yang sehat lah maka itu mengatakan kalau tanya gimana pendapat sampean hari ini saat Lutfi ini sakit apa? sehat, apa semanitnya? sehat ya dah? suaranya lantang berarti sehat, gerakannya juga dinamis, bergas berarti sehat tapi sebenarnya kalau ditanya dengan detail andai kata ada dokter datang sini saya diperiksa dengan sempurna, maka pak dokternya hari ini akan tahu kalau saya sebenarnya dalam keadaan sakit misalnya ya ini alhamdulillah ini suara saya sudah mulai apa mulai tidak serah ya kemarin-kemarin saya serah barangkali sekarang belum sempurna seperti kalau saya tidak batuk ini kalau batuk ya rokok-lokok tidih gitu ya ngoklok tidih itu berarti sebenarnya saya ini sakit walaupun tetap kalau bicara tampaknya sehat nah inilah dikatakan ada ilah Hadis pun ada demikian, jelas ya. Ada suatu saat hadis itu sebenarnya sakit, tidak sahih, tapi dohirnya menjadi sahih. Contoh, ini kejadian sesungguhnya ini. Ya, apa namanya ini di dalam urusan hadis atau ilmu itu ada namanya riwayatul akabir anil asoir. Ada istilah riwayatul akabir anil Asyafir, riwayatnya orang tua dari orang yang lebih muda. Secara dohir, Saya Alhamdulillah dulu belajar di Mekah selama 8 tahun. Berarti saya ketemu guru saya selama 8 tahun. Saya muda. Sedangkan ayah saya itu kalau haji berangkat ke sana sering ketemu guru saya. Yaitu ketemu Abu Yaseh Muhammad bin Alwi Al miliki, cuman waktunya kan sebut saja selama 8 tahun setiap tahun berangkat ke berangkat haji ya pasti ketemunya bisa dihitung tangan ya, tidak mungkin satu bulan penuh Ih, hidup sama Abu ya tidak mungkin hajinya gimana nanti kan begitu ya. Nah suatu saat sebut saja misalnya Abasi bertanya pada saya, Budi opor atau apa hukumnya misalnya nih ya? Apa hukumnya makan ayam panggang misalnya? Menurut Abuya Said Muhammad bin Alwi al-Mahriki. Apa saya tanya? Ya saya jawab. Abah saya mendengar dengan telinga saya sendiri Abuya mengatakan bahwa makan ayam panggang hukumnya halal. Ini artinya Abah meriwayatkan dari saya Dan saya meriwayatkan dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Betul? Sedangkan Abah saya Sering ke Mekah Kalau suatu saat Abah itu Ceramah atau mengaji Mengatakan Bapak-bapak dan ibu-ibu Menurut Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliki Bahwa Makan daging, ayam panggang, hukumnya halal Ini kalimat benar Apalagi abah saya sering ke Mekah Maka antum yang mendengarkan, jamaah yang mendengarkan itu menyangka Bahwa fatwa tadi dikira abah itu langsung dari Abu Yaseh Muhammad bin Alwi al-Mahiki Dan masyarakat percaya Kenapa? Oh iya Umi Eba, sorry sering ke Mekah. Betul? Hmm. Tapi hakikatnya, fatwa itu tadi, apa tidak pernah mendengarkan dari Abu Syekh Muhammad bin Al-Maliki. Tapi mendengarkan dari saya. Hanya beliau kepingin praktis. Ya tidak perlu mengatakan, menurut anak saya, yang anak saya itu mendengar langsung dari Abu Syekh Muhammad bin Al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya, Makan daging ayam panggang halal Sebenarnya hadis yang benar biar dikatakan itu sohi yang benar justru Dengan cara yang kedua tadi itu Ayah saya harus oh. mengatakan Saya meriwetkan dari anak saya Sedangkan anak saya meriwetkan dari gurunya Yaitu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Beliau mengatakan bahwa Daging ayam panggang hukumnya halal Tapi abah saya ingin praktis Kata Abu Yasyid Muhammad bin Al-Maliki Makan daging ayam panggang hukumnya hmm. Ini Torikoh yang kedua Tata cara yang kedua yang ayah saya langsung dari Abu Yasyid hmm. Ini namanya ada illah Kalau diteliti-teliti Namanya ada penyakit hmm. Ya hmm. Namanya ada penyakit Kenapa? Tidak itu selalu sanat jadinya Sanatnya tidak sambung Soalnya di dalam artis ini, memang betul-betul apa saya tidak ketemu Abuya Syed Muhammad bin Awi Hamari tapi akhirnya yuk pertama, Abba saya sudah tua, sudah sepuh, saya masih muda, kayaknya gak mungkin mungkin, ya kayaknya gak mungkin, masa? Eh, yang sering kemukam, sih tanya kepada anaknya sana tuh akhirnya kayak gak? mungkin, paham? <tuh> tapi anda kena dikeniti dengan yang ahlinya ibarat dokter spesialis tadi itu Bahwa alat segala macam oh ternyata nggak sehat-sehat amat ini demikian nanti dalam urusan hadis maka saya katakan hadis sohih adalah hadis yang tidak boleh di dalamnya itu ada ilat seperti tadi itu ya maka ini namanya hadis soh baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dalam kedua Allah menyikapi gimana kalau ada amalan yang tidak ada hadis sohihnya seperti puasa pada bulan rojab. Apakah harus ditinggal? Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang wahabi bisa mengatakan. Oh, enggak ada hadis sohinya. Berarti ini palsu. Jadi amalan puasa bulan rojab enggak boleh. Ini bid'ah, ini haram. Karena enggak ada hadis sohinya. Nah, zaman sekarang ini musimnya. Ya, gitu. Bagi internet, tulisan-tulisan -tulisan, di majalah ya. Di radio. Ini musim semacam demikian. Padahal menurut para ulama. Bahwa hadis itu. Kalau tidak sohe. Berarti ada dua. Ada kalanya hadisnya Hasan. Ada kalanya hadisnya. Dohaif. Apa hadis Hasan? Hadis Hasan adalah. Hadis yang tingkat. Kedobitannya. Tingkat hafalannya. Itu tidak sampai. 100 derajatnya. ...tapi mendekati... yaitu kurang lebih... ...90 lah... ...kalau tadi... ...saya contohkan... ...tad kala Imam Bukhari itu ditanya... Eh, ...dari 100 orang misalnya... ...yang 99 itu cocok... ...hanya satu saja ini... ...menebak atau mengembalikan... ...ya... ...apa yang sengaja diteskan tadi itu... ...dispersalakan oleh yang menguji... ...ternyata sebut saja yang tes itu tidak bisa. Yang ini saya tidak tahu. Hah? Yang ini saya tidak tahu. Yang lainnya saya tahu, saya bisa membuktikan pada asalnya cuma yang ini saya tidak tahu. Loh, karena tidak ketahuan inilah, maka hadis yang diwaidkan itu menjadi hadis hasan. Paham? Kedua, tentang keadilan. Tentang kaadilan. Kalau tadi membukhori sudah saya katakan bohong terhadap kuda saja menyebabkan tidak dipakai. Iya Andai kata tetap Andai kata tetap dipakai, maka hadisnya tidak sahih tapi turun kepada derajat hasan. Jelas? Bahkan demikian salah satu juga ulama-ulama terdahulu tentang masalah keadilan itu orang atau seorang ulama ahli -ul hadis bila menemukan sesamanya, yaitu sesama ulama al-Hadith, kok berani beraninya makan sambil berjalan tidak memunyai sunnah sunnah Nabi Muhammad SAW? Maka keadilannya turun se tingkat. Nah, kalau meriwayatkan hadis, wurnya pandai, hafalannya kuat, es pokoknya sempurna itu sangat-sangat. Cuma dia ini masih mau makan permen atau makan es sambil berjalan, ya. bahkan ngandok apa ngandok, ya. marung, ini marung, ini juga menyebabkan turunnya derajat kesohihan. Maka orang yang alim marung, anda kata, meriwalkan hadis tidak bisa sohain. Gimana dengan kita, alim marung kita ini ya, betul? Begitulah kata cara para ulama terdahulu, maka orangnya yang ahli marum, baik itu ulama tingkat tingkatnya internasional ya cik seneng marum saya juga seneng marum ya ini kalau meriwati hadis ya hadisnya hasan nah menurut para ulama bahwa madarul ulum sumbernya ilmu-ilmu agama di dunia ini yang diamalkan misalnya kita doanya sholat misalnya doa uthu Ya, baca ini baca itu. Ini rata-rata bukan hadis sohain dipakai, tapi hadis Hasan. Karena mencari hadis sohain luar ini, yang jelimet mencari hadis sohain ini yang sangat luar biasa. Tidak mudah hadis sohain. Sedangkan yang terbanyak hadis itu adalah hadis, ha hadis Hasan. Jelas diterima semua ulama. Hadis Hasan itu yah tagjube. Bisa dipergunakan untuk dalil Untuk amal-amal ibadah Hadis Hasan Jadi kalau tidak sahih Berarti bukan berarti dilarang. Oh ini tidak ada hadis sohe ya Tidak masalah Cari aja hadis Hasan Itu menurut ahli sunnah Jelas hadis Hasan Baik Saya tidak mempermajak hadis Hasan Saya lanjutkan Gimana dengan derajat hadis Yang dibawa derajatnya Dari Hasan Maka dikatakan hadis Baif misalnya Dari segi hafalan Kalau tadi Mengembalikan Hanya mampu 90 atau 75 Sedangkan yang 25 ini lepas Lupa tidak tahu Hadisnya dari hadis Hasan Gimana kalau misalnya Dites Disuruh mengembalikan di tes. Yang bener cuman 50 persen. Kan kan tes itu. Cuman bener cuman 50 persen. Tapi orang ini adil. Jujur. Tidak neko-neko. Mengikuti sunnah. Ya, tidak pernah berbohong. Cuman hafalannya saja. Yang tidak sekuat. Orang-orang yang derajat. Sohe dan derajat Hasan. Kadang-kadang lupa, ya dah. Bisa termasuk kadang-kadang <tongan> mau congurkan ini lali, <tongan <tongan Ayatnya loncat ke sana gitu ya. Terus siapa apalah papa mau jilali kadang-kadang, ya dah. Ada kan orang demikian. Kalau misalnya contohnya itu baca, Allahumma Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, <tongan> kuliyaa ayubaka burun, <tongan> laa akbuduma tabbudun, wa la al-tumabudun, wa laa anabidumaa bertum, wa laa al-tumabudun, wa laa abudun. Bukanlah nak habis tu mabat kapal marinai gitu. Ya, Ali, yo, ya pengujuker Ali. Ada kan orang gitu? Walaunya jujur, terpercaya, semuanya luar biasa. Cuma nafarnya payah. Masa salah orang kini? Enggak salah dia. Ya, om oh, dia nggak mainan kok. Nanti lali, dia mencerai itu ya. Nah, kayak gini nih, kalau mereka hadis, hadisnya doaif. Dia bukan pembohong, bukan pemalsu. Bukan orang nakal Cuman hafalannya lemah Hadis ya hadis Doa'if Jelas? Sudah ada Artinya bapak-bapak Bahwa hadis itu dibagi tiga Ada suahi, ada hasan Ada doa'if Menurut para ulama Doa'if pun dibagi menjadi beberapa derajat Doa'if yang seperti saya katakan tadi Misalnya saya yang lupa, sering lupa sampai baca kuliah UAR Kafir itu mau nyerah ya nggak selesai-selesai ya karena lupa. Itu kalau meribatan hadis masih boleh diamalkan, tapi ada syaratnya. Hadis doa F yang lemah hafalan itu boleh diamalkan untuk fardoilul amal, bukan menentukan sesuatu yang halal atau yang haram, bukan hukum agama, tapi fardoilul amal. Apa itu fardoilul amal? Contoh fardoilul amal keutamaan amal-amal yang baik, yaitu seperti puasa pada bulan Rajab. Orang berpuasa pada bulan Rajab dapat pahala yang tidak berpuasa tidak maksiat tidak berdosa. Jelas mau puasa ahle musyarakah tidak mau puasa tidak masalah karena memang bukan wajib hanya supaya orang itu saya itu sudah sering maksiat ini mau bulan Rajab sudah puasa lah ditanya sama kawannya puasa di Solo Paja, iya yeah. puasa di Solo Ya enggak, saya ini sudah sering maksiat, saya ingin tobat, mumpung rojak, saya tak istighfar, banyak istighfar, saya tak puasa Ong saya nganggur, mahu makan, tak aja ya, tiap hari makan, istirahat tidak lah sejenak, tak makan puasa Boleh, boleh. apa tidak boleh? Boleh, kenapa? Karena Puasa sunnah bulan rojab Bukan urusan halal dan haram Tapi urusan faldor Iblul amal hmm. Anda kata berdasarkan hadis do'aif Yang do'aifnya itu Karena perowinya banyak Yang lupa itu masih Boleh Jelas Ada lagi Hadis do'aif namanya hadis horif hmm. Macem-macem hadis do'aif itu Bahkan dia mengatakan 34 bagian. Ada yang lebih banyak. Ya. Sampai 100. Dan lain sebagainya. ulama Bagiannya banyak. Ada yang namanya hadis warib saya sebutkan. Apa itu hadis warib? Yaitu. Bila mana. Seluruh masyarakat. Kota Malang misalnya. Malang Raya. Itu tidak ada yang meriwayatkan Satu berita. Kecuali dirinya seorang. Misalnya ini Ustadz Misbah Ustadz Misbah sebagai orang yang muda Itu mengatakan Misalnya Malang Raya Yang memberi nama Malang Raya Itu adalah Apa ya? Sebut saja nama uh, General Prawoto Misalnya misalnya Ini Coba ya. lagi ya, Menulis di koran besar-besar. Kalau -besar. bahasa harapnya kola misbah. Berkata misbah. Yang memberi nama istilah Malang raya adalah. Jenderal Pramoto. Saya penasaran. Saya tanya sama orang tua-tua. Sama pejabat-pejabat, bupati dan semuanya itu. Kata mereka. Gak pernah dengar. Gak pernah dengar. Maka dikatakan ini perkataan ini kalau itu hadis namanya hadis gorden tidak diperlihatkan kecuali cuman ustadz misbahdoh nah, ini perlu dicurigai, paham? Ya? Perlu dicurigai. Nah, karena masih ditakutkan benar tidaknya oleh para ulama dikelompokkan sebagai hadis doorif, paham? Kelompoknya. Kalau ternyata Ustaz Nusbah ini benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Saya punya tulisan ini dan segala macam maka bisa menjadi hadis asal. Kalau dia bisa lebih konkret lagi jawaban-jawaban dan benar-benar tidak bisa ditolak oleh masyarakat. Maka hadisnya Yartaki bisa naik kepada hadis Sahih. Nah bapak-bapak yang dikurah mati oleh Allah Kalau sifatnya semacam itu hadis horib Kan doa'il Tapi tentang fado'ilun akmal Maka boleh diamalkan Saya gambarkan misalnya ini Ustadz misbah yang horib tadi itu Menyendiri mengatakan ya Siapa orang yang bersolawat di awal bulan Rajab maka akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 100 buda. Baca solawat di awal bulan Rajab. Ditrili tidak ada ulama-ulama yang meriwalkan hadis ini, tidak ada kecuali Syaikh Misbah. Kita lihat kebiasaannya gimana? suka bohong, suka buruk atau tidak? Ternyata orangnya serius. Ternyata dia tidak suka bohong. Ternyata ternyata wahaso wah ngapi lah. Hah? Hadisnya hadis horis. Gimana kita menyikapinya? Ya boleh saja kita mengamalkan. Apa salahnya membaca solawat? Betul? Bahkan membaca solawat tidak harus di awal mau Seluruh hari-hari kita perlu baca solawat loh. Ya syukur-syukur... Kalau saya baca sholawat... Di awal rojat... Saya mengikuti hadisnya Ustaz Misbah... Dikatakan... Ah, pahalanya seperti... apa Memperdekatkan seratus budak Ya syukur-syukur... Kalau memang betul-betul itu hadisnya sholawat... Dan saya mendapatkan pahala seperti... Memperdekatkan seratus buddha... Tanda apa-apa... Jelas... Oh gak rugi baca sholawat itu... Sekarang kita... Mau puasa dikatakan puasa bulan rojam ini bid'ah puasa bulan rojam tidak ada asalnya kita puasa saja nggak perlu hari atau nggak perlu bulan rojam puasa saja itu sunnah itu sudah ada jaminan dari Allah swt. Apalagi kita puasanya pada bulan yang disucikan oleh Allah kan demikian mestinya. Nah Itulah yang dianut oleh Abu Sinawal. Jadi hadis doa itu di dalam semut rak itu hadis palsu. Ini tidak bener. Kalau ada mengatakan hadis doa adalah hadis palsu, tidak pernah belajar nabi yang bener. Kini hadis palsu itu adalah sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengkata bahagia muta'amid dan farliya dapat bawa mukadhumin Siapa orang yang berbohong nah, kepadaku? Mengatasnamakan diriku kata nabi, maka enggaklah dia menepati tempat duduknya dari api neraka. Maksudnya begini. Orang sengaja bohong menggunakan nama nabi, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan memang asli kok bohong kok. Nauzubillah ya saya contohkan, saya contohkan. Kalau saya meriwayatkan hadis, usaha ini siapa orang zaman sekarang ya Lalu dikatakan, 'Kolah misalnya begitu ya, di dalam tulisannya. 'Kolah an rasulillah dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengatakan apa ya, sebut saja, 'Man akaladuja' dan 'Falahu akjurhajin wa umroh'. Siapa orang yang makan ayam? Dia akan mendapatkan pahalanya haji dan umroh. Apalagi kalau turnya ikut saya, misalnya ya, karena saya ini buka travel tour dan haji umroh, misalnya itu ya. Saya bikin hadis. Kaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man mana tamar walhaja. Bitori koti travel haji Misalnya Falahu ajru Apa ya Falahu ajru Falahu Apalah gitu ya Ajru Hajatinas ah, ajmain Misalnya Siapa orang yang berangkat haji dan umrah Lewat travel saya Maka dia akan mendapatkan pahalanya Seperti pahalanya seluruh orang yang umrah dan haji Biar apa Biar travel saya laku, saya ngerang atas nama kolam Nabi. Ini jelas bohong, jelas hadisnya hadis palsu, harum untuk diriwayatkan. Nah, jelas, tapi kalau tadi ghorim, atau hafalannya tidak kuat, ini doa ef tapi tidak palsu. Kalau dilihat dari beberapa tempat, oh ini masih ada, masih kuat. Bagaimana tadi saya katakan ya, dia betul-betul bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Jelas, ini tidak langsung dihukumi palsu. Maka orang yang mengatakan hadis toef adalah hadis palsu seperti orang-orang Wahabi ini karena tidak pernah ngaji muslah hadis, tidak ngerti tata caranya. Gimana menurut para ulama salah tertangguh. Berut pelajar, berut ibu, ibu sholat dan sebagainya, termasuk orang-orang yang adi muslah hadis. Mesti perlu, jadi harus orang itu memberikan suatu hukum kepada suatu permasalahan dengan hadis dia harus tahu muslah hadis. Seperti saya contohkan, saya bukan orang pertukangan, saya bukan insinyur. Kalau saya menentukan suatu saat menentukan, oh ini. Terlalu dibongkar Ini adalah terlalu besar Cornya harus kasihnya kecil aja Cuma cukup dengan besi satu Ya amro pak Kan gitu kan Ong saya bukan ahlinya Betul? Ya Maka orang yang akan berbicara tentang bangunan minimal Kalau itu struktur bangunan Ya harus insinyur Minimal pak tukang yang berpengalaman Bukan orang kayak saya gini Kalau kayak saya ngatur bangunan Yang strukturnya harus begini oh, Struktur Kau Kontruksinya harus begini Kalau oh, konstruksi saya salah ya Ketol itu ahli bangunan kan gitu ya Pasti itu akan rusak bangunan tersebut Mungkin kalau bentuk Saya ingin bentuk gini bisa Tapi kalau konstruksi bangunan harus orang ahlinya Zaman sekarang tidak Zaman sekarang itu asal orang punya nama Wapun bicara segala macam Orang muncul di TV langsung bicara agama Kan gitu kan Bukan ahlinya bakal rusak Termasuk juga menghukumi Puasa sunnah, bulan rojok itu tidak ada hadis soeknya Berarti adalah haram. Kadang-kadang anak -kadang, kadang hasiswa, jurusan teknik, jurusan ekonomi. Ya tak? Urusan ngopo. Suruh ngaji tidak bisa. Mesulah hadis dan nerti. Sudah berani mereka untuk menghukumi ini. Boleh dan tidak. Inilah dunia sudah dekat dengan hari kiamat. Ulama-ulama. Yang terkemuka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu SWT Bersama ilmu-ilmu mereka Yang sisa adalah apa? Juhal Orang-orang bodoh Yang diangkat menjadi toko-toko Atau pimpinan-pimpinan fasu -pimpinan. Fasuhilu Lantas toko-toko yang dalam hakikatnya Dalam agama ini Mereka juhal, bodoh Tidak mengerti agama sesungguhnya Suilu ditanya, dimintai fatwa Fa'af tau biwari ilmen Kemudian mereka memberi fatwa tanpa ilmu yang memadai kelompok-kelompok semacam ini baru sesat dan akan menyesatkan umat Ini yang terjadi Dan zaman sekarang adalah sudah zaman seperti itu Orang belajar asal-asalan tidak mendalam Tidak mengambil dari sumber yang semestinya Sudah berani Berfakwa ini dan itu Maka sesungguhnya mereka adalah Beluh tersesat wa berlu, Dan menyesatkan Umat Naubilemin Dalam suatu hadis terangkan ya, Maka Suatu saat sebelum datangnya Kiamat itu Akan Muncul dajjal Wa Sebelum munculnya dajal yang menurut Nabi adalah dajal yang sungguhnya yang ada tulisannya kafir di mananya jidatnya ini dikatakan dalam satu riwayat setas gunduk dajal jila setas rujuk dajal jila akan lahir dajal dajal junior siapa dajal dajal junior itu? Adalah orang-orang yang berfatwa di depan masyarakat Dengan pandangan hidupnya Sedangkan dia ini bukan ahli fatwa Yaitu ruasa Duhal Pemimpin-pemimpin toko-toko masyarakat yang Duhal Adalah kalangan orang awam Fasuhilu Maka mereka ditanya, fa aftaw bil ilma. Maka mereka ini berfatwa dengan tanpa ilmu. Fa berdu. maka dajjal-dajjal junior ini belum tersesat wa berduh, dan akan menyesatkan masyarakat banyak. Itu cuplikan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari pengaruh dajjal-dajjal junior dan juga otomatis ...mengaruh dari dajjal yang senior... ...tapi kita semua mudah-mudahan ikut para ulama... ...yang benar-benar orang-orang dari... al as ya ...salaf-salaf soleh... -salaf ...dan juga orang-orang yang benar... ...yang membimbing kita... ...yang para guru-guru kita mengikuti... ...dari guru-guru sebelumnya... ...sampai itasir... ...sampai itisal... ...muntasir kepada Nabi Muhammad... ...sallallahu alaihi... wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang... ...yang berangkat Allah... ...tari ini sedikit yang dapat saya sampaikan... Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa membuka kita, mudah-mudahan kita lebih hati-hati, jangan sampai mengikuti langkah orang-orang sesat. Tapi kita mengikuti kata Nabi, Alaihissalam, tidaklah kalian mengikuti kelompok dan golongan mayoritas di dunia, maka mereka ini yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ahmizunawajah dengan madzab. Pertama fikirnya mengikuti mazhab Maliki. Maaf. pertama mengikuti mazhab Hanafi. Yang kedua secara urut mengikuti mazhab Maliki. Yang ketiga mengikuti mazhab Syafi'i. Yang keempat mengikuti mazhab Hambali. Ya. Ini adalah kelompok mayoritas di dunia. Sedangkan ilmu tasawufnya mereka adalah mengikuti Al Imam Al Juned Al baghdadi sebagai ahli tariqoh ahli tasawuf dibingkai dengan syariat. Jadi bukan tasawuf yang tanpa syariat, tapi tasawuf yang dibingkai dengan syariat seperti Imam Mahmuzali, Abdul Abdullah Adab. Ini ahli tasawuf yang dibingkai dengan syariat. Nah, ini pimpinannya dikatakan adalah Al Imam Al Juned Al baghdadi Ya, itu di dalam apa? Keseluruh di dalam akidah mengikuti Imam Ash'ari dan Imam Madhu Ridhi Ya, itu yang disepakati oleh para ulama Termasuk kelompok yang najiyah, yang selamat Yang harus diikuti oleh di umat Islam Karena mereka adalah uh, termasuk golongan mayoritas Sebagaimana hadis nabi Alaykum bisawawil uh, um, Semoga kita adalah termasuk kelompok yang mayoritas di dunia ini orang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil al-Fatiha mahurib. Mal khatim lima sabat. Nasiril haqti bilhaq. Waladhi ila siratika misraqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa badrihi. Wa bidaril adzim. Allahumma barakana fi umumina. Allahumma barakana fi... Haklamina. Allahumma barakana fi atwarina. Allahumma berdana fi arzakina Allahumma berdana fi harukatina Allahumma berdana fi sadanatina Allahumma berdana fi majalisina Allahumma berdana fi masajidina Allahumma berdana fi madalisa Ya Rabbi al-alamin wa yaudhi ul-nasirin Ya rahmatin ayah marahmin Wabarakatina fi dunia hasana Wabarakatina asana Waqtina ala dunia Wa sallallahu ala silihina Muhammadin ibn Nabi ul-umih Wa ala alihi wa sallam Wahyu dakwahna anilah hamdulillah ibu demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar besarnya. Hada walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.